Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Pemirsa Indusia, dimana pun Anda berada Pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi Di sini tentunya di Mamah dan AA Berhati. Bersama Selembut kain, tidak panas dan tidak bikin iritasi. Iya, pagi hari ini buat anda yang ingin bertanya bisa langsung curhat melalui telepon. Silakan anda bisa menghubungi 56976809 untuk yang di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek, silakan anda bisa menghubungi 02156976809. Bisa juga melalui Skype. Silakan di add saja ID kami di mamahaa.beraksi. Apa kabar ibu-ibu? Sekarang usianya berapa nih bu? Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, macam macem lah ya bu ya. Tapi kita pasti gak ujuk-ujuk langsung segede gini ya bu ya. Kita pasti pernah kecil, kita pernah dikandung oleh Ibu 9 bulan lamanya sampai Ibu kita ngelahirin. Lahirinnya juga dengan penuh kesakitan, pasti Ibu juga udah ngerasain karena udah jadi Ibu-Ibu ya bu ya bahkan sudah jadi nenek-nenek sekarang. Nah. Yeah. Ayah juga sebagai orang tua yang menafkahi kita, membesarkan kita hingga kita dewasa dengan keringatnya. Seperti yang kita ketahui, uh, ridha Allah itu uh, terletak pada uh, rida orang tua. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas uh, masalah tersebut, sudahkah kita membalas atau berbakti kepada orang tua? Nah, pagi hari ini kita akan ikuti tausiah Mama untuk tema kita yaitu sampai kapan berbakti kepada orang tua? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa wassalamu ala asrofil anbiya iwala mursalin, Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sampai kapankah kita berbakti kepada orang tua kita? Masya Allah Tanpa ada orang tua kita tidak akan ada di alam dunia, betul? Betul! itulah kenapa yang namanya birrul walidain berbakti kepada orang tua merupakan nomor dua setelah ibadah kepada Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat Anisa An ayat 36. Wa budulloh walatusriku bihisayan wabilawadi istana sembahlah Allah jangan mencederikatkan Allah dalam kalian menyembah kepadanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Betapa agungnya bakti sama orang tua. Dalam ayat ini setelah ibadah kepada Allah nyambung bakti sama orang tua. Lihat di anda masing-masing. Sampai dimanakah anda bakti sama orang tua anda. Bayangkan. Yang namanya kepada orang tua jangankan membentak. Jangankan memukul, berkata ah saja Allah tidak rido. Anda lihat surat Al-Isra 23. Wa buka rabbuka alla illa ija imma yablughanna 'inda kal kibar uhduhuma Huma qil lahumma la taqullahuma uffin wa har huma. karima. Setelah kita ibadah kepada Allah, bakti kepada orang tua. Jangan ngomong kasar. Jangan membentak. Apalagi memukul. Apalagi menyakiti. Ngomong ah saja. Sudah diharamkan kepada orang tua kita. Masya Allah. Luar biasa agungnya namanya orang tua. Bahkan. Seandainya pun orang tua kita. Belum masuk agama Islam. Masih dalam agama lain. Mereka.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 Kalau kamu tidak tahu tentangnya. Jangan taati mereka. Berbuat baik di alam dunia. Ikutilah orang-orang yang sudah kembali kepada jalanku. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Luqman ayat 15. Apa maksudnya? Kalau seadanya ada seseorang. Yang orang tuanya berbeda akidah. Lalu mereka mengajak anaknya ini. Untuk menyembah yang bukan Allah, masa Allah Allah berpirn dalam ayat ini jangan taat dengan mereka. Walaupun jangan taat dengan mereka, wasoi buhuma pidunya marupa, pergaulah keduanya ayah ibu kalian dengan ma'ruf di dunia. Artinya apa? Walaupun mereka syirik menyembah selain Allah. Walaupun mereka berbeda akidah dengan anaknya. Tapi tetap di alam dunia dia orang tua kita. Bakti kepada mereka. Kasih rumah mereka. Kasih makanan mereka. Kasih pakaian. Tempat tinggal yang baik. Senangkan hati mereka. Ini dunia. Tapi masalah ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Tuh. Ada lagi. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa sih ibadah yang terbaik? Salat tepat pada waktunya. Apalagi berbakti kepada orang tua kamu. Apalagi berjihad di jalan Allah." Anda bayangkan. Yang namanya bakti sama orang tua diapit digandeng dengan salat di awal waktu dan berjihad di jalan Allah, alangkah agung dan mulianya. Yang namanya bakti kepada orang tua lihat diri anda sampai di manakah bakti sama orang tua? Yang namanya bakti sama orang tua merupakan pertolongan dari Allah meringankan beban hidup kita kalau ikhlas. Contoh, saya yakin anda pernah mendengar kisah ini. Tiga orang sedang berjalan keluar kota, mereka menginap di sebuah gua. Begitu mereka mau keluar dari gua. Batunya jatuh melorot Tetutup pintu gue Bingung kan ketiga orang ini Mau keluar gak bisa Ketutup pintu gue dengan batu besar Kata mereka barangkali kita masing-masing berdoa Kita kemukakan perbuatan kita yang terbaik Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Yang satu maju Ya Allah Saya setiap hari Mencari kayu ke hutan Kalo saya pulang membuatkan susu buat orang tua saya. Tiap hari. Karena mereka suka dengan susu. Suatu hari saya pulang dari hutan ambil kayu bakar. Orang tua saya sudah tertidur. Saya buatkan susu. Saya tunggu dia belum juga bangun. Sampai besok pagi mereka terbangun baru saya berikan susu tadi. Kalau memang perbuatan saya ini engkau ridha ya Allah. Buka pintu gua. Seret. Sedikit terbuka, tapi mereka belum bisa keluar. Yang kedua muncul. Ya Allah, saya ini menyukai seorang perempuan. Ketika saya bicara sama dia, dia menolaknya saya. Tapi ternyata ketika dia membutuhkan uang, dia datang kepada saya dan menyerahkan dirinya. Padahal saya sangat suka dengan dia, tapi saya takut kepadamu. Sabri Iman kepadamu ya Allah. Saya tolak penawaran dia, Wang saya berikan uang bantuan. Kalau perbuatan saya ini Zij hebben een kapitaal van mij. Zij hebben een kapitaal van mij. Zij hebben een kapitaal Orang mij. Zij hebben een Saya tidak tahu alamatnya, gaji dia bulan terakhir belum diambil. Lalu gaji milik anak buah saya tadi saya kembangkan dengan usaha, buka warung, buka toko. Lalu saking berkembang biak sampai ke kambing, ke unta yang banyak. Sekian tahun kemudian datanglah anak buah saya menanyakan gaji yang terakhir. Saya katakan, "Ini toko, ini kambing, ini semua unta milikmu." Kaget dia. Kan je sebulan. situanya bilang saya het een hasil semuanya hebt ternyata semua diambil tapi een boel. Je hebt een boel. Je hebt een boel. Je dia. een boel. Je hebt een boel. Je hebt een boel. Je Tolong een kami. Dari gua een boel. terbuka. Ternyata een bisa keluar. Kenapa diantaranya doa daripada orang tua Karena mereka bakti sama orang tua Sehingga pertolongan Allah datang kepada kita Betapa banyak kisah-kisah yang sangat mengharukan buat kita Yang namanya orang tua Sampai kapanpun tetap orang tua Sampai kiamat tetap orang tua Tidak ada mantan anak Tidak ada mantan ayah Tidak ada mantan ibu Lihat di anak masing-masing sampai di manakah anda bakti kepada orang tua bayangkan di jemaat rasulullah ada seorang laki-laki dia bilang ibunya sudah sangat rentah tidak bisa jalan lalu digendong kalau kemana-mana kalau dia sudah lelah ibu tahu yang namanya di Mekah para striker luar biasa kalau siang kalau dia lelah menggendongnya lalu telapak kaki ibunya ditumpangkan di kaki dia Saking sayang kepada ibunya Kenapa maksudnya Biar kaki ibunya yang dia sayangi ini Tidak menginjak tanah yang panas Dia berjalan perlahan-lahan Demi kasih sayang kepada ibunya Ya Allah Betapa mereka sayang Kepada ibu mereka Itu adalah surganya Allah Insya Allah Bakti sama orang tua tidak ada batasnya Selama mereka hidup tetap Wajib bakti kepada orang tua kita Iya baik Pemirsa itu dia, tausia mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang uh, sampai kapan uh, berbakti kepada orang tua. Sekali lagi saya ingatkan buat anda yang di rumah yang ingin bertanya, silakan anda bisa menghubungi 56976809 dan bisa juga melalui Skype. Silakan di add saja edik kami di mamahaa.beraksi. Sekarang kita harus break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan AA. Beraksi. Bersama. Dussel kain, niet panas, en niet maken